Mitra Bisnis Tempo menulis, Bea Cukai akan memusnahkan 400 kontainer buah impor yang sudah tertahan hampir 2 bulan di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya akibat perizinan yang belum lengkap. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Staf Ahli Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia Sugianto Wibawa. Pak Sugianto, bagaimana komentar anda melihat hal ini? Penampatan saya bahwa pemerintah akan memperlakukan peraturan di mana mau barang-barang impor ini dikurangin sehingga supaya masyarakat mengkonsumsi produk-produk lokal, terutama barang-barang buah-buah lokal. Nah, kemudian peraturan ini masalahnya kalau saya lihat koordinasi sama sosialisasi kelihatannya nggak sinkron. Sehingga terjadilah penumpukan kontainer di mana barang-barang yang dipesan jauh-jauh hari itu baru tiba di pelabuhan. Nah, menjadilah antara pembelakuan peraturan dengan barang yang kedatangan itu kelihatannya tidak tepat. Maka terjadilah stak pelabuhan. Itu yang kita tahu. Ada juga memang para importer yang memang mungkin tidak menengkapi dokumen. Nah, yang paling penting sekarang adalah kepihakan dari pemerintah karena buah mau disimpan mau berapa lama juga akan rusak. Jadi mesti harus ada keputusan yang tepat. Kalau memang mau suruh diri ya diri aja supaya pengusaha juga tidak rugi. Tapi kalau memang mau tidak boleh masuk, ya jangan disimpan. Tidak boleh masuk. Jadi jangan di kantong gitu. Tapi apakah buah yang akan dimusnahkan itu memang sudah rusak, Pak? Sebenarnya nggak lusa, ada memang kualitas menurun karena di situ ada pendingin yang di mana jalan terus menerus. Cuman nggak akan kuat tahan terlalu lama lagi gitu. Karena udah 2 bulan gitu. Jadi ada beberapa buah memang yang tahan cukup panjang seperti apel selama ada vakum ya, yang untuk teknologi di mana untuk mematikan pengembangan dan sebagainya ya memang ada keterbatasan sih. Maksud saya nggak bisa terlalu panjang lagi. Menurut saya dua bulan lagi udah rusak semua. Berapa Pak estimasi kerugian dari pemusnahan 400 kontainer ini? Ya pasti setiap penumpukan tiap hari aja kontainer harus bayar. Kedua, kualitas barang karena itu namanya barang fresh pasti menurun. Jadi kalaupun kejadian masalahnya sampai dua bulan, tiga bulan, empat bulan bisa jadi barang itu udah dibuka pun rusak semua. Jadi... Ya kerugiannya cukup besar Wah angka kira-kira tersengah aja Tiap barang kan berbeda harganya Anggur mongsi ini lebih mahal Apel apa apel juga lebih murah Jadi ya kalau saya bicara Satu kontennya kurang lebih ya bisa 200 juta Itu kemungkinannya Lalu agar kejadian serupa tidak terulang Dan tidak ada lagi barang impor yang dimusnahkan Harus seperti apa Pak? Yang jelas bikin peraturan Yang menurut saya jelas Sehingga mana yang boleh, mana yang gak boleh itu clear Nah kemudian siapa yang boleh mengimpor? Nah masalahnya kan gini Ada kuota yang dipatesin jumlahnya Lalu importirnya siapa saja kan pasti harus dibuka boleh Oleh siapa saja Karena kalau enggak kan seolah-olah jadi kartel atau penunjukan yang monopoli yang tidak fair Nah Artinya kan antara kuota jumlahnya sama siapa yang dapat ini kan jadi bingung siapa yang mau dibagi gitu Jadi saya terus aja masih, kita juga masih bingung terus aja gitu aja. Karena jumlah dibatasin, tapi siapapun kan harus diizinkan kalau yang memenuhi syarat. Tapi kalau nggak cukup terus, yang nggak dapat terus bagaimana? Apakah yang harus... Cepat mengajukan, memperoleh, atau mau ditender, atau mau dibagi, atau mau gimana gitu. Kira-kira gitu. Jadi sebenarnya masih ada kebingungan. Selain itu, Pak, kabarnya stok buah lokal kita juga masih sangat memadai. Sehingga ketiadaan buah impor juga tidak terlalu berpengaruh. Apa benar seperti itu, Pak? Atau seperti apa? Sebenarnya ada beberapa buah yang memang ada di lokal. Cuman apakah itu bisa digantikan? Ya, terkandung konsumsi masyarakat. Misalnya apel... Apel yang mungkin, ah, dari Amerika, yang Washington, atau Fuji, itu kan memang manis. Nah, Sedangkan kita hanya ada apel malang, tapi jumlahnya pasti tidak cukup. Jumlah apel yang kita import itu demikian banyak. Ya kalau memang masyarakat uh, atau pemerintah menghendaki bahwa rakyat Indonesia tidak malah berapel buat import, hanya apel malang, yang nggak ada masalah, bagi kita memang itu peraturan yang harus diikuti, yang kita harus ikuti Tapi kalau ngomong anggur, mestinya kan nggak ada Artinya anggur, Indonesia memang bukan produsen anggur, sebetulnya gitu Tapi kalau ngomong durian, ya tinggal kita masalah durian kita Apakah bisa dipersiapkan untuk dibikin supaya produksinya sebagus pertanian di Thailand Itu adalah peran dari pemerintah yang di mana memdayakan para petani supaya punya hasil yang bagus dan konsisten dan secara menerus men secara menerus gitu bisa dipanen. Sekarang terjadi adalah semua adalah buah-buah itu kebanyakan adalah buah petani yang artinya tidak diorganisir dengan baik gitu. Kira-kira gitu. Jadi tolong pemerintah juga harus siapkan sumber-sumber yang di mana bahannya petani diteliti kemudian dikasih fasilitas sehingga buah itu bisa ada, bukan hanya karena ditanam liar gitu. Demikian staf Ahli Asosiasi Pengusaha Rital Indonesia, Sugiyanto Wibawa. Saya Wendy Lim.